kita ja, tasbih 100 kali subhanallahi wa 100 kali I think that this for the last this year Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita berdoa bersama, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita salat Asar di sini. Saya minta maaf dulu nih kepada Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Kalau saya tahu ini nggak nyambung dan tidak dianggap nyambung sama haram, pasti saya sudah sudahi tadi di sesi pertama. Artinya cukuplah itu buat kita sesi pertama saya menduga ini nyambung gitu karena memang udah ada fatwa ini semua ini nyambung tapi saya nggak tadi ada yang komat itu yang komat siapa orang kita atau oh manajemen dia mereka udah nyatakan ini tidak padahal ini nyambung nih tahun lalu masih nyambung hmm. jadi mohon maaf ya mudah-mudahan Allah yang Maha memiliki segala pahala dan kebaikan. Mudah-mudahan mencatatkan uh, pahala yang sama dengan kita salat di Masjidil Haram. Amin. Mudah-mudahan nanti bisa diperiksa di depan hari, ya. Mas, Sunang hotelnya nyambung enggak? itu dianggap nyambung tidak. Kalau tidak, kita lebih milih. Kalau ngaji kan gampang sebenarnya. Bisa kapan aja tapi salat Asar berjamaah di Masjidil Haram ini kan Masya allah Mudah-mudahan Allah ngampunin saya dan kamu, ngampunin kita semua. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita terusin ya, sedikit saja. Sedikit saja lagi bahwa kenapa kemudian Allah menceritakan kisah Nabi Musa ya. Pertama, Allah ingin membesarkan nabinya yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad nanti akan berhadapan dengan orang-orang ya, yang juga secara basharia, secara insaniah itu bukan di mangkomnya. Dan kemudian kita mengenal sahabat-sahabat rasul akhirnya menjelma menjadi aqua min Parsi, aqua min Rom, lebih kuat daripada uh, kemudian Parsia dan lebih kuat daripada Romawi. Dengan apa mereka kuat? Sebenarnya permainan pikiran. Kekuatan dia punya hati itu yang menjadikan mereka besar gitu. Sampai kemudian ada ayat yang kita yakini betul kan, Kamin fiatin, Koli latin, fiatan, kasiratan, biizmullah. Jadi ketika berhadapan pada perang badar gitu kan, kisah ini kan keluar tuh, kisah-kisah kayak begini keluar gitu sehingga nggak ada cerita takutnya gitu. Nah apa kemudian? pesan moral ini kepada diri saya pribadi gitu ada apa-apa jangan melihatnya membuat kita jadi tambah kecil iya sih gitu kalau oh, udah iya sih gitu nanti akan datang lagi datang lagi datang lagi yang membuat kita jadi ciut gitu jangan berdiri di atas asumsi apalagi kenyataan bahwa setiap kali ada kejadian dan kita butuh pertolongan Allah. Maka, maka kalau kita kalau lihat dia, ya jangankan, jangankan pertolongan itu datang dari sesama manusia <tose> maksudnya gini kan, kan nabi, Musa nabi Musa minta Harun ya kalau kita Lalu lihat di doanya kan, kan ya wa ja ali waziran min ahli yakni yani, yani, Harun Allah nabi Musa minta, minta kepada Allah Harun kemudian apa jawaban Allah hey Musa Kamu minta harut, bukankah aku memberimu sungai? Itu. Sebagaimana kemudian Daud diberi sama Allah batu kerikil, kan Daud batu kerikil, dikasih batul, batu itulah yang kemudian mengalahkan Jalut. Memangnya yang mengalahkan Daud Tolut pak, bukan rajanya saat itu Tolut, tapi yang matiin Tol matiin Jalut itu Daud. Dan Daud saat itu pak putra Sulaiman masih kecil pak. menariknya apa? Beban nanti akan Allah sesuaikan dengan pertolongan. Atau kalimatnya kalau kita balik, pertolongan akan Allah sediakan sesuai beban. Jadi pilih mana? Pilih mengecilkan beban sehingga pertolongannya juga jadi kecil. Contoh, Musa kecil, sungai kan? Sungai kan? Tapi bagaimana ketika kemudian Musa menjelma menjadi Musa dewasa? Sungai? Laut. menarik ini pasang-pasang aja nah, gitu loh nah, nanti nah, yang, datang yang datang itu, itu kelas-kelasnya yang kelas kakap gitu loh. Kakap itu loh ya anda gimana mau ditolong Wong oh, janjin cuman cuman maaf, cuman maaf ya ya udah pintunya nanti dari saya ya, ya. yang datang Pak sekelas sekelas apa ya? Tukang tukang olahmenium gitu kira-kira paham ya yang datang tukang olahmenium gitu ya sungai yang datang kepada anda Tapi manakala Anda bilang, ini, ini satu masjid, masjid, makanya datang pabrik. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Jadi jangan kecil hati, udah. Coba kita main-main dengan kata-kata. Nanti, besarnya beban, ya, okay. akan mengundang besarnya pertolongan. Senjata yang anda butuhkan ya akan disesuaikan dengan keadaan toh betul nggak? Maka kalau kalimatnya dibalik besarnya pertolongan tergantung besarnya beban. Saya khawatir itu ya umat Islam ini adalah umat yang mulai tidak terbiasa menerima beban, lari dari masalah, nggak mau punya musuh, cengeng, lemah, kalau rapat ini sih kita nggak punya TV, kita nggak punya network, kita nggak punya pemodal, yang diomongin itu, coba kalau kita punya ini, coba kita, kita, kita, kita, kita nggak pernah ngeliat ke atas itu, bahwa ada Allah subhanahu wa taala. Menarik bapak, Musa minta Harun, terus Allah ngobrol, Musa, Masa, kamu minta Harun, oke, okay. aku, aku kasih, tapi asal kamu Masa, tahu ya, seluruh dunia ini jadi senjata enggak. Anda. Pengen aku tunjukkan wahai Musa, masak, mulai masak masuk masak tuh, masak tuh ke frasa berikutnya, itauhaina ila ummika kama Yop kita lihat yop senjata kamu apa-apa Yelah kan pak Yang dijadikan transportasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Air sungai Ini kan amazing loh Air sungai ni liar Liar sekali Tapi kemudian subhanallah Jadi senjata Fai yul kihil yamu bisahil Ya'khuza wa aduul Wa aduul la Wa alqaitu aliku muhabbatan minni să na ala aini wa la ya allah 20 tahun, kalau saya daftar hari ini 20 tahun, Anda berdiri di atas asumsi Anda Ya itu yang terjadi Pak Tapi coba lepasin asumsi-asumsi itu, cuma satu aja asumsinya, Allah, selesai Akibatnya apa? Anak umur 3 tahun Pak, kembar, tau'an, kembar, kembar Bisa memberakatkan 5 orang keluarganya, haji ke Betul Loh katanya kalau 3 tahun nggak bisa haji, itu mesti 17 tahun, nyatanya Berapa banyak orang melek enggak bisa memberakatkan dirinya haji, umroh Tapi lihat Ayu. Ayu matanya buta hari ini bersama kita memberakatkan berapa orang dia? Dan Ayu bila mana istiqomah dia? Dia akan terus memberakatkan orang terus. Orang besok ikut musabakoh Saya Khalid Alamudi udah ngomong sama saya Ramadan. Ayu ikutin musabaqoh. nah ketika Musa kan dia pasti ada pendamping kalau yang, yang, yang ono udah kan bisa pendamping, pendamping yang baru, baru. belajar Musa, Musa coaching Musa pertama, pertama the first coaching, coaching. Ya. dari Allah SWT apa yang pertama ingat tadi coaching, coaching pertama dari Allah apa maka tongkat maka tongkat bukan coba coba mana suaranya Coaching pertama diri Allah, pake tongkat bukan? Bukan, salah lho Disuruh lempar tongkat Emang pake tongkat pak? Enggak Coaching pertama itu disuruh lempar tongkat Maksudnya apa? Enti tawakala maane? Gitu kira-kira Kamu tawakala maane aku, Jangan amat tongkat kamu itu lho Apalagi kamu mikirnya tongkat itu bukan apa-apa ya Yaudah sekalian buang Udah tahu bukan apa-apa, ente pegangin oh. Keren loh pak Udah tahu enggak duit, enggak duit lu gak cukup Eh lu nyari tambahan, jangan lu lepas Itu ajaran saya kan dengan izin Allah kan Kamu punya duit berapa buat kemoterapi 30 juta pak ustaz, 40 juta Atau bahkan 100 juta Oke kemonya berapa, 600 juta oh, Cukup Ah Cukup lempar pak Anda mau omrah, siap mau Ustadz, ada berapa duitnya? 2 juta, cukup, nggak cukup, kalau nggak cukup, lempar tuh duit hmm. Salahlah salah. kalau kita bilang coaching, coaching Allah. pertama Allah itu nyuruh Nabi Musa, Nabi Musa pakai tongkat, Tungkat. enggak Pak Alkiha Alkihah lempar wahai Musa sehingga pegangan engkau itu cuman satu keyakinan kamu kepada aku hebat kapan pak kita punya derajat insyaallah ya keyakinan kayak Musa gitu main tuncak tunjuk aja dah ceder urusan Allah ya saya tuh dulu berontak jadi orang miskin malas, malas sama Masa, Jaramisih. Masak buat makan sate padang ayase musim nabung gitu. Sedih loh, Pak. <guloh> saya ngalamin tuh episode di mana Wirda, Wirda kecil tukang mainan lewat. Saya jadi bapak enggak bisa beliin itu kan. Kita jadi bapak ya sakit tuh hati kita itu. Anak mau mainan gitu loh, terus kita nggak bisa berhentiin tukang mainan itu singhă, s-a putuscan legătura cu banii. Banii s putusin, băieți, putus, putusin. Boa, pake kain dah, biar gua, mă păcăi caen, da, ca să nu pot să pun banii în buzunar. Să mă păcăi caen, băieți. Caen, cum ar fi caen? Să nu pun banii în buzunar. Să nu pun banii în buzunar. Să nu pun banii în buzunar. Să nu pun banii în buzunar. Să nu pun banii în buzunar. Să nu pun banii Ya sudah kita putus hubungan udah. Kita lempar aja tongkatnya udah. Tinggal manggil orang-orang udah. Orang yang bayar. <laughs> enggak lah itu mah syariat ya. Tapi emang putus, pa. Lah coba Bapak nih, ada dialog Ibu, dialog nih. Berdua ngomong sama suami. Jadi gimana, Pak? Anak jadi kuliah gak? Ya jadilah, mau enggak kuliah. Lah, mana? Ayo eh, kita jual mobil, itu tongkat loh, Pak. Jangan didondong sana, dondong sini, injek tuh mobil, geser aja udah. Saya menolak loh, Pak. Kalau saya ngajarin sedekah supaya pengen kaya, saya nolak. Gak ada, Pak. Bapak coba cek ceramah saya dari mulai dulu sampai hari ini, saya ngajarin sedekah buat kaya enggak? Saya ngajarin sedekah buat tauhid. Lu percaya enggak kalau duit lu sedekah, lu tetap punya motor? Lu percaya enggak kalau duit lu sedekah, lu tetap makan? Itu, Pak, yang saya ajarin. Tauhid. Makakah ketika kemudian saya bilang sama manusia-manusia ini saya diri saya ya, sama orang-orang percaya enggak sama Allah. Ya yang titik beratnya itu percayanya itu loh, bukan soal ganti, Mak. yang lagi pengen meneliti, ada yang lagi meneliti saya S1 nih tentang urat sedekah. "Coba aja jelajahin. Mana ada saya ngajarin kaya dari sedekah. Ngajarin iman, Bos. Ngajarin tauhid." Ana mă vrei motor, siam, suficient duitne, suficient. Bra, 12.000.000. Să niin duitne. Lu, să, căteva mă vrei motor, să niin, săi te tu de mobil, nu ibu lagi sakit pengen ke rumah sakit butuh duit nih 20 juta duitnya cuman 2 mii, de telefon nea masoara, amade, assalamualaikum tante, assalamualaikum tante, ada salam de bapak bisa poti pinjam duit, ya Allah, kita e lagi butuh duit, gagal greu, lagi greu, ente greu, e greu, e greu, e greu, e greu, e greu, e Adic Aie, ne, telepon dia, ei, ei, eh, mama kamu sakit ya? Ii sakit. Udah dibawa ke rumah sakit? Belum? Bawa deh. Eee, tu ma. Nanti senjatanya disesuaikan. Tadinya sungai menjadi laut. Lau. Dan saat kemudian Nabi Musa melintasi laut, kan pasukannya 600.000 ribu, ba. Jadi memang secara secara logika, logika alat ya, enggak mungkin Allah masih tetap ngasih ngasih sungai orang Bani Israil yang dirilis ya dilepaskan an arsil maana Bani Israil. Tiba-tiba Musa ngomong di depan Firaun an maana Bani Israil, bebaskan. Oke, okay? from slavery dari perbudakan itu Bani Israil. Itu Pak orang yang ikut sama Nabi Musa 400.000 sampai 600.000 orang. Secara logika, Pak ketika Allah turunin pertolongannya, nggak mungkin sungai, ya mesti laut memang. Saudara nih, daripada mikirin kontrakan, rumah renovasi, mendingan cari temen yang arsitek. Ngobrol berdua sama dia. woi gambarin dulu deh. seakan-akan bapak udah punya tanah dua hektar kira-kira itu namanya upgrade nanti akan datang nih pemodal-pemodal yang kelasnya dua hektar loh mah bangunnya ya 300 meter mau berapa eh gitu jajal dulu deh 10 pintu biar jatuhnya nggak gede bukit jatuhnya nggak gede katanya bukan mikirin naiknya mikirin jatuhnya eh blok namanya Di dunia pengusaha aja udah salah tuh Pak, bahwa eksekusi awal ada 300 meter, no problem, tapi bingkai dreamnya mesti tinggi Pak. Hati-hati tuh beda loh. Ente eksekusi awal, tapi yang lain kan terminal Pak, terminal akhir. Biasi yang ini dulu biar gak jatuh ente gitu. Ada perbedaan signifikan ada? Datang pertolongannya pun lain Kelas laut pa. Syarat dan ketentuan Berlaku Nempel sama Allah Betul-betul nempel Ayo kita berdoa Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Naikin iman kita Seperti imannya para nabi Amin Mendekati atau Dapatlah uangnya insya Allah dapat ke uh, upgrade yeah. Apalagi kita lagi berdoa Di tempat turun Al-Quranul al Karim Ia de Kota Suci Mekah al-Mukarram Kita berharap Kepada Allah S subhanahu wa ta'ala bahwa apapun, apapun Yang kita rasakan Yang uh, kita alami Kejadian-kejadian Yang se kejadian sekarang ini Sedang kita hadapi Impian-impian Keluarga kita ada apapun, apapun Yang menjadi impian Kita semua Kita yakini bahwa ada Allah, Allah. Nggak ada lagi Yang besar Nggak ada yang besar Gak ada, ada cerita besar Anak minta Papa saya mau ke Madinah Jangan lihat otaknya Jangan lihat kemampuan bahasa Allah saya jalannya banyak Banyak jalan Bisa jadi dia jadi TKW dulu Tapi begitu jadi TKI dia, Jadi tenaga kerja Indonesia ternyata ya, Seperti salah satu tukang pijitnya Abdurrahman Sudes Tukang pijit Abdurrahman Sudes itu Allah, ya Allah Orang kampung Pak, Di Lombok Tapi doanya coba ea vrea culoare de orom orom vrea culoare de orom băsala pa încătți jual pa, el este un om care este jual, la, cei care îl împing la jual, la, cei care îl împing la jual, la, Allahumma salli wa salli ala sidina muhammad, wa ala ala sidina muhammad. Ya Allah, engkau tahulah, engkau juga yang maha mengetahui, iman kaya apa yang kami punya, ya Allah. Jarang kami melihat engkau saja sebagai maha kaya, yang maha kuasa, maha punya, maha besar, Jarang tuh, Kami sering melihat kemampuan kami, kemampuan sekitar kami, sehingga menambah kecil diri kami, takut. Loyo le so dia mau dibantu ini sih. Tua dia beri tolong si anu, si oh dia dijagain dia sih. Oh dia punya itu sih. Kita enggak punya Allah. Hari ini kami minta kepada ya Allah agar yang kami lihat hanya engkau saja. Yang kami harapkan hanya engkau saja. Kami belajar dari kisahnya Musa. Alih-alih Engkau kemudian mengajarkan cara memake tongkat kali begitu kayak film kungfu apa film silat gitu diajarin cara gunainnya tongkat ternyata Nabi Allah bilang kepada Musa al Khia ya Musa lemparkan tongkat itu begitu kemudian Nabi Allah Musa melemparkan tongkat itu dia percaya kepada Allah subhanahu wa taala maka terjadilah sesuatu yang besar maka ya Allah bila kami belum mampu melemparkan apa apa yang kami jadikan sandaran hidup gaji <coughs> terus pegangin gajinya ngembangin usaha pakai keuntungan terus dia pakai keuntungan selama kami belum bisa membebaskan diri melepaskan dari tuhan-tuhan kecil itu ya Allah kayaknya belum akan ada keajaiban besar dari-Mu ya Allah Rabb bimbing, bimbing kami bantu kami ya Allah supaya kami semelepas melepas Melepas tuhan-tuhan kecil ini jangan sampai ada la ilaha la ilaha kami. La ilaha illallah La ilaha illallah Ya Allah ajarkan kami iman Hingga bila di disini ada yang pengen jadi penghafal Qur'an Sedangkan malah dia tidak ada Bisa baca Qur'an sama sekali Besarkan hati dia Banyak yang bisa baca Qur'an Nggak apal apel juga Banyak yang mahir Al-Quran, enggak apa-apa juga. Bukan karena itu, semua karena izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana izin Allah aja? Begitu Allah izin it, selesai semua urusan. Di sini ada yang banyak yang belum pergi haji, ya Allah. Nanti akan digoda dengan tiket, paspor, visa, kuota, segala macam. Yakin, bila itu terus yang kami pikirkan, daftar pun enggak berani. Percuma daftar. Kami udah daftar yang plus, ternyata plus pun harus nunggu. Aduh, tuh kalimat jelek betul ya Allah. Mudah-mudahan tidak ada lagi urusan waktu buat kami. Tidak ada lagi urusan jarak buat kami. Karena Engkau Allah yang melipat waktu dan Kau yang melipat jarak. Ya Allah ya Rahman Rahim, mungkin di sini juga ada yang lagi sakit, pengin sehat. Kalau lu berdirilah di atas asumsi-asumsi selain dirimu ya Allah, yang membuat dia bertambah lemah, bertambah sakit, bertambah kemudian hilang harapan sedangkan dia bila bertuhan engkau ya allah berapa banyak orang-orang yang tertidur lalu bangunnya sehat sebagaimana banyak orang-orang yang sehat kemudian tidur dan bangun dalam badan lumpuh hanya engkau lah, ya allah yang punya segala keputusan dan masih banyak lagi dalam kehidupan kami kami butuh keyakinan iman dariMu ya allah mudah-mudahan keyakinan iman kami kepadaMu bertambah dengan kami Umrah di sini menyaksikan kebesaran ya Allah di Makkah dan Madinah nanti. Wassallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dibawa terus, Pak. Dibawa terus nasihat saya ini. Ajarkan anak-anak, ajarkan anak-anak. Ajarkan anak-anak, ajarkan istri, ajarkan diri kita sendiri. Bukan duit. Bukan kerjaan. Bukan gaji. Apalagi yang lagi diuji dengan ada. Hati-hati loh pengen apa apa ada, wah itu bisa mati tuh, Tuhan bisa nggak kepake sama sekali. Tuh. Ente mau beli apa apa ada, itu jadi masalah tuh, karena nggak terlatih nanti untuk minta mau mau oh, ada kok. Ilustrasi sebelum tutup ya, ente lapar, jawab yang jujur, ente lapar, di kantong ente ada duit, berdoa nggak kira-kira supaya dapat makanan, nggak ada orang punya duit lalu berdoa. Tapi kalau bapak udah nggak punya apa-apa. nggak -apa. ada warung yang bisa ngutangin. Datang ke saudara malah dimaki-maki. Kira-kira yang keluar apa? Nah Allah mengajarkan al -kiha. Ya udah nolin dulu. Make it zero gitu. Coba tes gitu loh. Make it zero. al -kiha. Baik al itu wujuduhu. Ya. Yeah. Fisik gitu ya. Atau nanti anak enggak ada. Kan keren tuh. Ada nih di tinggantung. Lapar. Tukang nasi goreng kelihatan pak. Tapi jajal pak. Angkat tangan gitu. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Ya Allah aku punya duit. Tukang nasi goreng pun sejengka. Tapi aku mau ya roh. Engkau saja yang ngantar. Aku tunggu di rumah. Amin. Gitu kok. Oh. Saya, saya pak saya ini dengan izin Allah yang gini-gini masih jajal pak zaman dulu pengen jadi wali saya yang bisa terbang gue beliin pengen merem nyampe kejadian sih merem nyampe itu kan dijemput pak jemput tidur loh. bangun nyampe itu papa jajal itu lo jajal itu ada duit pak tukang nasi goreng secukal tapi ngomong aja mau ya Allah ada nih duit tukang nasi goreng pun tinggal panggil doang nih si goreng dipanggil pasti insyaallah dah habisin saya pengen engkau yang bawain yang nasi goreng, goreng. ya Allah saya tunggu di rumah ya? ya terus ente saksikan nanti kalau Allah cuma bawa satu bungkus, bungkus Pak bukan Allah pak. bukan ada Allah ada. mobil, mobil, mobil. Assalamuala. Assalamuala. bapak ada ada. Ada. Eh, ada di rumah tuh kena Asta, 8 bungkus bun, goreng asta <gum> se situ iman, kita naik e ente tânăr pe un anulat, e yang tânăr, e un tânăr, e un tânăr, e un tânăr, e un tânăr, e un tânăr, e un tânăr, e un tânăr, e un tânăr, e un tânăr, kira un Insha Allah. Subhanak Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar dulu ada pengumuman dari Mas Riza.